Halo Ibu Yudi Ya Selamat n y a Selamat s i a n Ya, b h、uh, Saya pikir tindakan bea cukai t u tidak bijak ya Karena kalau menurut saya orang-orang luar negeri membeli barang-barang antik di Indonesia tentunya Dengan、uh, membeli dengan harga yang tidak murah Dan itu sesuai dengan ke hobi mereka biasanya Terus kalau disita begitu bagaimana? Memalukan banget gitu Baik, terima kasih Ibu Yuni. Ada Bapak Agus, halo. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak Agus. Ya,、eh, kalau memang betul、eh, bertugas secara benar itu, yang di bandara itu bertugas s e c u k a i itu, p a s t i t diatungin jempol, Pak. Jadi, kalau memang benar, tapi selama ini kita itu melihat seperti itu itu biasa kok, Pak. jadi biarkan kemudian kalau kemudian tiba-tiba menjadi apa, menjadi kasus kemudian satu orang di turis dicomot itu menurut saya kerja asal-asalan kan itu mestinya dikembalikan kepada dimana、eh, membelinya jadi intinya sebenarnya kalau memang kita disiplin atau petugas itu berkemenang Melaksanakan tugasnya dengan baik itu ya memang bagus. Cuma yaitu tadi kesimpulan saya adalah selama ini ya dibiarkan saja kita b e r a k a apa purbakala kemudian itu yang itu. Cuma ini nah cuma ini kebetulan a t a s saya tuh yang ditulis itu kemudian ini ini tepat. Terima kasih p Agus. Bapak Karya selamat malam. Malam ini ada dua hal ya. ya. Pertama, jangan k a n orang asing Kita orang Indonesia juga n gak g tau h Ini mana yang dilindungi atau tidak Tapi problemnya bukan karena hanya itu Yang lebih penting adalah Kenapa yang jual tidak dilarang Itu problemnya sekarang Nah orang yang beli kan gak g tau h Dianggap kalau dijual di pinggir jalan Kita orang awam aja Orang Indonesia s e n d i r i merasa itu kan,、ah, itu kan boleh Nah udah dibeli, dibawa, dilarang Nah ini Suatu hal yang memang 私たちは、この時期の時期の時期を見ることができます。私たちは、私たちは、私たちは、私たちの時期を見ることができます。私たちは、私たちの時期を見ることができます。 私はそれを見つけたとに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれ a 見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたと a に、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたときに、私はそれを見つけたとき 私たちはそれをえているときに、私たちはそれを考えいるときに、私たちはているとたちれを考えときに、たちはそれを考えいるときに、私たちはそいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる どういうことですか Karena orang turis asing kalau mau beli barang perubakala itu mereka udah tahu sebenarnya. Yang bentuk-bentuknya perubakala itu kan bentuknya yang jelek-jelek. Yang ibaratnya tidak menarik untuk dibeli sebenarnya. Jadi kalau kita mau beli yang bagus-bagus ya kayak contoh lah. Barang-barang yang baru lah bukan perubakala. Jadi artinya kalau masalah perubakala ini memang harus dijaga. Cuman、uh, artinya tidak membuat mencoreng nama Indonesia. a Karena barang perbakala u itu ya hanya turis-turis tertentu saja yang mengincar-incar itu. Terima kasih.